Assalamualaikum Saudarlon berita malam medisi hari ini Kamis, 19 Juli 2018 dibacakan Syah Nelayan hilang diduga jatuh dari laut saat terhempas ombak Abdi pecat dokter putih karena langgar disiplin Polisi himbau begal yang tewaskan warga segera menyerah Ikuti juga yang rangkum, tim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 BKSDA dan keluarga korban terus melakukan pencarian Bahtar, 58 tahun, nelayan yang hilang melaut kemarin. Sayangnya upaya pencarian yang dibagi tiga tim pada hari ini terkendala di cuaca laut yang kurang bersahabat. Camat pulau Rudi Faisal mengatakan upaya pencarian sehari sebelumnya tidak membuahkan hasil. Namun operasi pencarian yang direncanakan mulai dilakukan pada pagi hari tadi sempat tertunda dikarenakan cuaca yang kurang mendukung. Operasi pencarian baru bisa dilakukan pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat setelah cuaca mulai kondensif. Pencarian menggunakan tiga speedboat dengan sasaran sekitar Pulau Dundun, Pulau Birahan, dan seputaran Pulau Pinang. Fokus pencarian di tiga lokasi ini berdasarkan analisa lokasi perahu korban ditemukan sekitar 5 mil dari arah selatan Pulau Palamba kecil dan mengikuti arah arus air laut di seputaran Kepulauan Banyak beberapa hari ini. Dalun Bupati Aceh Barat Daya akhirnya memberhentikan dengan tidak hormat Dr. Teku Muda Putih selaku dokter Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Teku Pekan RSUTP dari pegawai negeri sipil. Hukuman disiplin berat dijatuhkan setelah yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas dalam kurun waktu lama yaitu setelah menyelesaikan pendidikan spesialis sejak 16 April 2015. Sekda Abdiya Dr. Andes Tambrin, mengatakan pemberhentian dokter spesialis dari PNS dengan pangkat golongan 3C ini berdasarkan keputusan Bupati Abdiya 18 Juli 2018 yang diteken Bupati Akmal Ibrahim SH. Hukuman berat ini dijatuhkan kepada dokter spesialis anestesiologi itu setelah serangkaian upaya pembinaan tidak ada iktikat baik dari yang bersangkutan. Sebelumnya Pemkab Abdia memberikan rekomendasi kepada dr. Teku Muda Putey untuk melanjutkan pendidikan dokter ahli di Universitas Sumatera Utara, program pendidikan spesialis anestesiologi dan terapi intensif. Rekomendasi diberikan dengan komitmen setelah selesai pendidikan kembali melaksanakan tugas sebagai tenaga dokter spesialis di RSUTP Abdia. Kenyataannya setelah menyelesaikan pendidikan spesialis 16 April 2015 lalu Komuda Putih tidak pernah kembali ke Abdia hingga memasuki bulan Juli ini. Bahkan Pemkap Abdia sudah dua kali melayangkan surat somasi sebagai peringatan sebelum dijatuhkan sanksi tegas. Sedarlun Kapolresta Tabes Medan Kombes Dadang Hartanto mengultimatum perampok sepeda motor di jalan MT Haryono yang beraksi kemarin menyerahkan diri. Tindakan pelaku terbilang sadis karena menyebabkan korban meninggal dunia. Korban Loiwilun, 66 tahun, ditemukan tergeletak di jalan MT Haryono, Medan Timur, Kota Medan oleh penarik becak kemarin pagi. Korban yang tinggal di jalan C Deli, Medan Barat, menderita luka di sekujur tubuh. Dari penelusuran polisi diketahui korban dianiaya perampok yang merampas Honda Supra BK2902KM. Kapolrestabes Medan Kombes Dadang Hartanto mengatakan korban sendiri sebenarnya sempat dirawat di Rumah Sakit Murni Teguh. Namun upaya tim medis tidak berpengaruh banyak mengingat kondisi yang sudah sangat lemah. Selepas kejadian ini tim khusus diturunkan memburu pelaku. Hartanto menyebut pelaku tidak memiliki prikemanusiaan karena sama sekali tidak memandang korban yang sudah berusia lanjut. Tim gabungan Polrestabes Medan dan Polsek Medan Timur saat ini sudah bekerja dengan mengumpulkan keterangan saksi. Dadang optimis pelaku akan ditangkap dalam waktu dekat. Darlun Ahmad Satari selaku kader Partai Demokrat Aceh telah menyurati Ketua DPD Demokrat Aceh terkait dirinya selaku kader partai tersebut tidak jadi didaftarkan sebagai bakal calon legislatif di daerah pemilihan 1 Aceh Utara. Padahal seluruh administrasi yang dibutuhkan untuk seorang bacalek telah ia persiapkan. Ahmad Satari menyebut awalnya saat penjaringan bacalek demokrat ia masuk daftar di Dapil 1 Aceh Utara bahkan ia mendapatkan surat keterangan dari partai tersebut pada 28 Mei 2018 sebagai bacaleg. Namun dalam rapat pleno untuk penentuan bacaleg kuota 100% namanya tidak masuk. Karenanya ia selaku kader yang lama di Demokrat merasa kecewa terhadap keputusan tersebut. Apalagi kini ia tercatat sebagai Sekretaris Badan Pengawasan Cabang, pernah menjadi anggota DPRK Aceh Utara tahun 2009-2014 dari Demokrat dan tidak pernah cacat hukum, serta termasuk sebagai caleg DPRA tahun 2014 dari Partai Demokrat. Padahal sesuai dengan hasil rakorda DPD Demokrat Aceh, Juli 2018 lalu harus mengakomodir serta mengutamakan kader lama yang masih mempunyai kredibilitas dan potensial untuk dijadikan sebagai bacaleg. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sedarlun nelayan dari tujuh gampung di Pedawa Aceh Timur meminta Pemkap Aceh Timur dan Pemprov Aceh melanjutkan pembangunan jeti pelabuhan di Kuala Pedawa, Gampung Kuala, Kecamatan Pedawa. Gesi Gampung Kuala, Sulaiman mengatakan TPI Kuala Pedawa digunakan untuk bongkar muat hasil tangkapan oleh nelayan dari tujuh gampung yaitu Kuala, Alui Hitam, Paya Payadua, Menas Akrung, Kutabaru, dan Gampung Kede. Saat ini nelayan resah karena Kuala atau pintu masuk muara yang dangkal, sehingga setiap hari nelayan pulang melaut harus menunggu air pasang, baru bisa masuk ke TPI. Tahun 2016 lalu, pada sebelah barat Kuala, pemerintah telah membangun 140 jeti pelabuhan, tapi hingga kini belum berfungsi dan perlu disambung sekitar 200 meter lagi hingga masuk ke arah laut. Karena itu nelayan meminta jeti sebelah barat dilanjutkan pembangunan. Selain itu, sebelah timur Kuala juga perlu dibangun jeti sekitar 400 meter. Darlun sebanyak 50 mahasiswa Akademi Maritim Belawan AMB Medan mengaku tidak bisa menamatkan pendidikan karena terganjal pada proses ujian negara pelayaran. Kasus ini terungkap setelah sebagian mahasiswa melapor ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara. Para mahasiswa menyebut sejak 2017 pihak kampus tidak bisa mengikutkan mereka pada uji kompetensi pelayaran atau UKP berskala nasional karena tidak memiliki simulator pelayaran. Padahal UKP disebut salah satu syarat bagi mahasiswa untuk diwisuda. Kepala Ombudsman RI Wilayah Sumatera Utara Api Hadi Siregar mengatakan sesuai laporan para mahasiswa ke Ombudsman, ya sekolah tidak melakukan ujian negara karena tidak memiliki alat simulator. Padahal para siswa sudah bayar semua uang ujian. Laporan ini diterima Ombudsman pada 12 Juli 2018. Akibat masalah tersebut, lebih 50 mahasiswa yang seharusnya wisuda tahun lalu harus menjadi korban. Bahkan hingga saat ini belum ada kejelasan pihak kampus. Sayangnya, konfirmasi yang dilakukan Ombudsman ke kampus AMB belum membuahkan hasil. Karena itu, Ombudsman dan AMB sudah menjadwal ulang pertemuan untuk membahas masalah tersebut.